Jamaah, oh Jamaah, Alhamdulillah. Berkenaan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Ilut tentang adanya orang yang tidur ketindisan berarti cara tidurnya makanya sebelum tidur beruduh terlebih dahulu. Siapa yang berhuduh ketika dia tidur maka akan dikawal dua malaikat satu di kanan yang satu dua kemudian usahakan dalam berbaring maaf ada cara tidur yang bagus andai kata kiblat di sana maka usahakan miring ke arah kiblat. Dicontoh tidur tidur artis gini ya jadi usahakan nih. Telapak tangan di pipi, Nabi melakukan seperti itu Yang penting awal tidurnya itu miring ke kanan Setelah tidur terserah mau modelnya bagaimana Yang penting starnya harus begitu Kemudian kata Nabi Ai, Aisy, Aisyah Kalau mau tidur bacalah dulu Eh hatamkan Quran terlebih dahulu Maksudnya Nabi Baca surah al alihlah sebanyak tiga kali Oke okay? kemudian dapat syafaat para nabi Apa itu baca salawat kemudian yang ketiga adalah jamaah Oh jamaah Apa itu mendoakan orang muslim Allah mau muslimt Wal mu Wal muminat kemudian yang keempat adalah Naya haji, bacalah taswil lengkap Subhanallah, walhamdulillah, Wala ilaha illallah, akbar. Tentang yang ditanyakan tadi, ilut Bagaimana dengan tidurnya pekerja seni? Apakah pekerja seni yang kerjanya malam, bagaimana pagi? Apakah dia tidak tidur? Harus dia bayar tidurnya Namanya dikodoh <guluh> Oh boleh ya Pak Ustaf, ya? <susin> ya? Iya iyalah! <t pontos tosin> kan ini ini ini rusak tubuh ini karena tadi malam abis diker dipakai dipakai bekerja jamaah tidak apa apa karena ada haknya tubuh ini untuk diistirahatkan Ustaz mau tanya nih silahkan apa benar tidur itu bisa membatalkan wudhu ya jelas karena yang membatalkan wudhu kan ada empat apa itu eh Nah, keluar sesuatu dari dua lubang Yang kedua Bersentuh yang bukan muhrim Yang ketiga telapak tangan ini menyentuh darah terlarang Dan yang keempat termasuk hilang akal Hilang akal itu termasuk tidur Makanya para jamaah yang ada di masjid Silahkan duduk tapi rapatkan Rapat, duduk rapat Jangan sampai tertidur Biasa Jumat Dengar khutbah tertidur Pas Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Langsung kemana? Langsung, langsung berdiri Padahal tadi batal budunya Boleh tidur tapi rapat pada saat duduk Tapi tidak boleh tidur sambil meluruskan kaki Karena menguatirkan ketut Atau bersan Bersanda Apalagi tidur di masjid Tidurnya, hati-hati dengan tidur ya Ada tidurnya setan Tidur Tidur tengkurak atau tengkurak Bisa dicontohkan itu adalah tidurnya setan di neraka. Jadi memang dilarang. Nah, sementara kalau kita tidur ala nabi yang miring ke kiri, itu sehat miring ke kanan maksud saya. Ini kanan eh, lambung kanan di ditindis, itu sehat sehat tidur seperti itu bahkan usahakan supaya kita tidak diganggu ini setan ada setan namanya setan wasnan setan yang menguji orang pada saat tidur maka tutuplah jari-jari kita dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahim semua jari-jari ditutup Sa berapa semua dua tinggal satu sambil disapukan di rambut karena setan itu masuknya di sini ah menarik sekali tentang tidur ini karena tidur itu ada aturannya Ada aturan main dalam tidur itu Jangan dimainkan Karena kenapa? Tidur itu adalah merupakan mati yang kecil Sehingga dikatakan Tidur itu saudaranya mati Jamaah makanya sebelum tidur baca Allahumma ayya wa Bismika hamud dan ketika kita bangun kita ucapkan alhamdulillah lazi ahyana ba'dama amatana wa ilayin ibaratnya Ustadz, kita bersyukur saya mau bertanya silahkan begini pak ustad uh, sebelum salat isya itu iya. apakah dilarang orang tidur atau sesudah salat subuh dilarang tidur Berarti apakah ada waktu-waktu yang dilarang tidur? Iya. Mau tahu? Mau, mau tahu? Mau dong. Apakah ada waktu-waktu tidur itu? Stop, stop, stop. Jangan terlalu putar. Mau tahu? Ye. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah.